Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din Segala puji bagi Allah Shilil Jalal Rabb alam semesta ini Dan dengannya kita senantiasa Meminta pertolongan Dalam urusan dunia Dan dalam urusan agama Ketahuilah bahwa urusan-urusan kita itu akan menjadi sulit dan tidak lancar tatkala Allah tidak memudahkan baik itu dalam urusan agama kita atau dalam urusan dunia kita wassalatu wassalamu ala sayyidil bursarin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Salam dan salam semoga senantiasa bercurahkan Untuk yang termulia Di antara utusan-utusan Allah Untuk imamnya orang-orang yang bertakwa Kita ni puasa di bulan Ramawah Dalam rangka meraih takwa Tadi Ayat yang terakhir yang kita bahas adalah tentang perintah agar bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa? Karena yang diterima amalannya itu hanya orang-orang yang bertakwa. Inna ma'iyatakobbalulloh min almutaqib. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Beliau cermin yang seharusnya kita mencontoh beliau dalam segala tingkah laku kita, gerak gerik kita tutur kata kita dan semoga selalu itu bersambung untuk keluarga beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi r.a. kita masuk ke panggilan Allah yang ke-14 di surah Ali Imran ayat 118 tentang haramnya, tentang haramnya menjadikan selain orang Islam sebagai penasehat, sebagai teman-teman dekat, sebagai apa terjemahannya Bitona pitanah itu ya kita bacakan ayatnya nih di 118 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzu bitanan min dunikum la ya'lunakum khabala wa duma'anittum qad badatil baghdau min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Subhanallah Ini dari cintanya Allah kepada orang-orang beriman Allah seru mereka Wahai orang-orang yang beriman Jangan kalian jadikan Selain orang-orang beriman itu Bito'na Apa artinya Bito'na? Syekh Abu Bakar Jazeera mengatakan Al-bithana man yabtali ala bawatin al-umur wa adalah orang-orang yang tahu dengan rahasia. Rahasia negara. Rahasia sebuah negeri. Jadi apabila kita berbicara seorang pemimpin, maka pemimpin itu tidak boleh menjadikan selain orang beriman, orang-orang dekat dia, penasihat dia yang mengetahui rahasia umat Islam. Jadi kalau ada seorang muslim Menjadikan Pernasehatnya itu orang kafir Orang selain Allah katakan Mindulikum, Dari selain kalian Dari selain orang-orang beriman Anda mau tanya Apa mungkin Donald Trump Menjadikan penasehatnya muslim Mungkin Apa mungkin Negara Israel Menjadikan penasihat dia, orang dekat dia yang tahu dengan rahasia negara, kebijakan-kebijakan pemerintah, itu orang selain Yahudi? Nggak mungkin. Jadi secara akal aja, makanya di akhir ayat ini, Allah katakan, Kalau in kalian pakai akal kalian. Karena jelas dia akan mengetahui rahasia negeri ini. Dan kau seorang muslim, kebijakan-kebijakan pemerintah muslim, akan diketahui oleh orang-orang kafir. Apa kata Allah? La yaklurakum khubala. Mereka itu tidak pernah berhenti berusaha untuk menimpakan keburukan kepada kalian. Tidak pernah berhenti melakukan hal itu. Apa aja yang bisa menyakitin kalian mereka akan lakukan itu. Wadumaan itu. Bahkan mereka itu suka dengan sesuatu yang membahayakan kalian. Kita ini dikasih tahu oleh siapa? Oleh pencipta langit dan bumi Yang dia masih tahu kita Jangan jadikan mereka Wahai orang-orang beriman Jangan jadikan mereka orang-orang dekat kalian Button, button itu perlu ya, Yang tahu dengan urusan rahasia kalian Kebijakan-kebijakan kalian Memperkerjakan orang kafir Selain orang Islam Boleh dalam Islam Menjadikan mereka pekerja Bekerja di negeri Islam boleh Tapi jangan dijadikan Di posisi yang dia mengetahui Rahasia sebuah negeri Jangan Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala Waduh ma'an itu Allah berbicara tentang isi hati Terkadang kita jemaah Semoga Allah memampuni kita Kita itu sok Kita diperintahkan untuk Toleransi iya Betul tapi kita sudah dikasih tahu sama Allah. Seperti firman Allah, "Walan tarda ankal yahudu walan nasaru hatta tattabi'an ilallah." Abu dakwall kita tentang isi hati mereka. Mereka tidak akan rida. Orang Yahudi dan rasanya tidak akan pernah senang sampai kalian mengikuti mereka. Siapa yang ngasih tahu kita? Allah. Lalu kenapa kita masih cinta sama mereka? Padahal mereka tidak suka sama kita. Mereka itu benci sama kita. Apa kata Allah? Qad badatil min Telah tampak kebencian itu dari mulut mereka. Allah tidak mengatakan dari lisan mereka. Dari mulut mereka. Jadi seakan-akan sudah penuh omongan-omongan mereka. Yang mungkin mereka ingin pura-pura uh, baik dengan umat Islam. Pura-pura baik sama umat Islam tapi omongan mereka nampak kalau mereka benci terakhir nih, penista agama kalau sebelum Ahok difonis mungkin dia masih tertuduh sebagai penista agama tapi setelah difonis, sudah selesai dia itu penista agama dan dia sudah dihukum apa yang muncul dari omongan dia? kebaikan Anak dapat share macam-macam ya -macam. Allah Hebat Badatil Barba min Afwahiy dan media-media mereka semuanya nampak kebencian mereka sama Islam khususnya kalau kita lihat kebencian media ini kepada negara Arab Saudi jadi anak ingat ketika masih di Saudi kejadian Gaza ya itu di full sama teman dari Madura. Dia mengatakan, "Ustaz, kek ini Arab Saudi tadi. Tidak bantu rasa. Kita Indonesia alhamdulillah sudah kita kumpulkan 2 miliar. Allahu akbar. Ana ngomong, Bang di Saudi kemarin diaj diajak dia adakan uh, acara untuk nyumbang Palestina. Satu orang itu nyumbangnya puluhan miliar, satu orang. Ini ni mengatakan se-Indonesia mengumpulkan 1 miliar. Cuma media itu menutupi kebaikan Arab Saudi. Selalu. Selalu ada media-media kecil yang yang menampakkan, tapi enggak ada yang ngelihat gitu Kalau antum melihat ada sebuah televisi yang nonton cuma 10 orang. Ada televisi yang menonton 1 juta orang. Yang 10 orang ini mau memunculkan Kira-kira orang percaya Sama yang mana Yang mau ditonton 1 juta orang Dan media siapa mereka Anda masih ingat Salah satu channel televisi Ketika Anda masih di Medina Anda baca Bosnya Arab Saudi ini Telah melakukan Hukum Kisos Terhadap seorang Pembantu wanita dari Indonesia TKW ditembak dengan jarak 3 meter. Ana baca ya Allah, masa. Dan ini diadakan demonstrasi di kedutaan Arab Saudi gara-gara kejadian itu. Dan televisi ini mau mengblow up ya soal kejadiannya, sampai dibikin animasi tentang penembakan itu. Jadi jarak 3 meter ditembak Karena belum tahu ada hukum tembak di Arab Saudi, yang tahu ditisos, dipenggal kepalanya. Karena cerita ternyata memang bohong mereka, bahwa kebencian mereka. Jadi kalau Arab Saudi ingat kejadian tsunami di Aceh, sumbangan yang besar itu ditampakkan dari mana? Dari negeri-negeri kafir, dari non Islam. Amerika nyumbang sekian, Jepang nyumbang sekian, Eropa nyumbang sekian, Arab Saudi? Ada media menyebut-nyebutkan tu banyak lagi yang, menyebut, yang nak katakan. Bukan media yang besar-besar menyebutkan kebaikan Arab Saudi. Cuma memang sayangnya alhamdulillah, negeri-negeri Islam ini ketika berbuat baik itu tidak nunggu ada kamera datang. Mereka berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, mau ada yang ngomongin, enggak ada yang ngomongin. Masyaallah. Allah sebutkan ingat ini. 1451 tahun yang lalu Al-Quran sudah turun mengatakan bahwa kebencian itu telah tampak dari mulut mereka. Wamatuhi sudurum akbar. Kita bicara isi hati Allah ngasih tahu kita dan yang disembunyikan di dalam dada mereka itu lebih parah lagi, lebih parah Jamal. Kalau kita udah tahu nih, kenapa kita jadikan orang-orang selain Mukmin? sebagai penasehat yang mengetahui urusan urusan dalam rumah tangga umat islam kita bicara pemimpinnya muslim, wakilnya muslim, macam-macam muslim, ok kita kan bebas negara kita negara demokrasi bebas orang itu menjadikan siapa menteri dia siapa pendamping dia bebas tidak ada kewajiban harus memilih menteri dari agama ini tidak ada tapi seorang mukmin akan memilih sesuai dengan perintah Allah. Tidak menjadikan mereka orang-orang yang tahu dengan urusan dalamnya. Kenapa? Karena mereka enggak suka sama Islam. Islam itu dipojokkan. Ya. Sampai kalau kita lihat sekarang inilah di akhir-akhir ini yang terjadi memang kriminalisasi, kriminalisasi para ulama, umumnya para ustaz, para apa. Dan media itu begitu kencangnya. Memang kayak gitu. Kita gak perlu heran. Jadi ada orang yang heran. Gimana Ustaz? Gak perlu heran. Orang memang Allah udah ngasih tahu kita. Tentang isi hati mereka. Bahwa itu gak suka sama kita. Walaupun pura-pura suka. Syekh Abu Bakar Jazair Rahimallah telah menyebutkan dua asal. Dua kisah. Tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin menjadikan teman-teman dekat mereka. Ini yang pertama. Salah satu orangnya Umar berkata kepada Umar Khattab, ketika Umar jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, dikatakan Inna huna rajulan min Nasrul Hira. Di sini ada orang Nasr, salah satu orang dari kaum Nasrani dari Hira. La ahaq atab wala ahaq tu bil Dia itu orang yang tidak ada yang nyaingin dia dalam urusan menulis. Orang ini pinter. Pokoknya tidak ada yang menandingin dia dalam urusan menulis. Catat, mencatat untuk jadi sekretaris untuk jadi uh, notulen. Udahlah, tidak ada yang lebih baik dari dia. Apalah Yakub, engkau? Apa kata mereka? Apa dia tidak dijadikan penulis buat engkau? Ini sekadar tugasnya nulis, nulis urusan suratnya kerajaan, suratnya pemerintah ke tempat lain, atau suratnya Umar kepada penggubernur-gubernurnya kepada amil-amilnya, fanta. Kemudian apa kata Umar? Kal, la aku tu biarkan dan minjulul mukminin. Kata Umar, aku tidak akan mengambil orang-orang khusus yang tahu dengan urusan dalam ini dari Selain orang-orang mu'min, Tidak mungkin, kata Umar. Kenapa? Karena Allah memanggil kita, Ya ayuhal ladhina aman, Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kau beriman, Jangan jadikan mereka biqanat. Kata Umar, tidak. Kemudian, Abu Musa al-Ash'ar. Abu Musa al-Ash'ar datang dengan penulis dari orang Nasrani. Umar ini tidak tahu, Umar herat. Ya Allah, tulisannya kok bagus orang ini yang macam-macam. Kata dia, suruh masuk dia. Tidak bisa dia masuk. Kata dia bukan Muslim, kata dia. Marah Umar itu. Umar langsung mengatakan, La tudnihim wakat aksahumullah. Kau jangan dekatkan mereka setelah Allah menjauhkan mereka. Wala tukrimum wakat ahanahumullah. Engkau jangan memuliakan mereka setelah Allah menghinakan mereka. Walau tak manhum, waktu kau naom Allah, dan engkau jangan percaya sama mereka. Setelah Allah menyatakan mereka itu pengkhianat, mereka itu pengkhianat. Walau tak zalut tak ala kainatin minhum, engkau akan tetap melihat pengkhianatan-pengkhianatan dari mereka. Ini kita bicara Allah, kita bicara iman lagi. Kalau kita bicara orang tidak beriman Dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dia Ya sulit kita akan memahamkan mereka tentang ayat ini Makanya di akhir ayat Allah katakan "Qad lakumul ayat. Kita sudah jelasin sama kalian Tanda-tandanya Allah berbicara tentang sesuatu yang gaib Urusan hati gaib Tapi Allah kasih tahu kita tanda-tandanya Katalah kami sudah jelasin tanda-tandanya mereka itu enggak suka sama kalian. Mereka itu ngomongnya kayak gitu. Lalu Allah katakan afala in kuntum ta'qilun. Kalau kalian berakal, seharusnya orang itu tidak menjadikan. Dan buktinya apa tadi Anda sampaikan? Penduduk Amerika itu banyak muslim. Penduduk Eropa itu banyak muslim umpamanya. Tapi apakah mereka menjadikan orang Islam yang benar? Orang Islam yang benar sebagai penasihat-penasihat mereka? yang mengetahui tentang kebijakan pemerintah oh jangan ini kan negaranya bukan negara agama iya itu Amerika bukan negara agama tapi dia tahu apa itu Islam dan mereka menetapkan bahwa musuh mereka itu Islam setelah Unisafet turun walaupun jamaah kalau antum lihat negeri-negeri Islam ini kadangkala mereka seakan-akan uh, saling berbaikan dengan orang-orang kafir, dengan negeri-negeri kafir umpamanya Ketahuilah bahwa kelak di akhir zaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kalau umat Islam itu akan berkoalisi dengan orang Romawi untuk menghadapi musuh bersama mereka, untuk menghadapi musuh bersama mereka. Siapa Romawi kalau kita bicara Romawi Eropa Amerika Amerika kan ini negara baru ya, Ma. Umur Amerika berapa tahun Seribu tahun 500 tahun Tidak nyampe. Baru orang-orang Amerika itu orang-orang Eropa Oke, Kita bicara Australia Sejak kapan ada Australia itu Maka di dalam hadis antum Tidak akan temukan Amerika yang ada apa Romawi dan orang-orangnya tetap aja yang ada di Amerika itu orang-orang Eropa semua, orang-orang kulit putih yang ada di sana akan terjadi koalisi antara umat Islam dan orang-orang Romawi untuk menghadapi musuh bersama mereka. Siapa musuh bersama mereka? Allahualam. Komunis bisa jadi. Allahualam akan bertemu nih. nanti setelah perang dan musuh bersamanya kalah di sini. Baru umat Islam akan perang sama Orang Romawi Dan karena Rasulullah SAW Menceritakan di sebuah lembah yang luas Ada satu orang tentara Nasrani mengangkat salib Mengatakan kita menang karena salib ini Langsung ditebas sama orang Islam Perang, perang. Antara mereka yang berkoalisi Karena koalisi itu kadang-kadang Karena manfaat bersama Bukan karena satu pemahaman akidah Manfaatnya sama nih musuhnya Nanti itu akan terjadi Tapi tetap jangan jadikan selain orang Islam Sebagai orang-orang yang dekat sama engkau Nanti kita akan baca di surat Al-Ma'idah Ayat 51 Sama ya Yang Allah panggil yang beriman Yang gak beriman gak usah dengerin Gak perlu ribut ini gimana Ini Allah khusus Untuk orang beriman kalau kau marah dengan ayat ini Umat Islam ini rasis Sarah, enggak enggak. Kita hanya menjalankan syariat kita Yang mau silakan, Yang enggak mau Tidak usah marah-marah Orang ini khusus untuk orang-orang beriman Baik Ayat yang kelima belas ini berkaitan dengan riba Di surah Ali Imran tetap 130 Cuma ada satu hal penting Allah mengatakan Ya ayuhaladzina amanu laka kulur riba Ad'afam wa ta'afah Wahai orang-orang yang beriman Kalian jangan makan riba Yang berlipat-lipat ganda Karena muncul pemahaman Anda masih ingat ketika Anda di pesantren Ada seorang yang menyampaikan Kata dia yang haram itu yang berlipat ganda Kalau cuma 2 persen Aduh, seberapa Apa-apalah Kan yang Allah katakan Al-A'raf, Muallafah. Wadaqullah laa alaikum dan bertakwalah kepada Allah dan kalian sukses dalam kehidupan. Haramnya riba jelas Allah sebutkan banyak dan sedikit haram. Wa ahaalallahu albaik wa harra m riba. Di dalam ayat ini Allah mengatakan kalian jangan makan riba yang berlipat-lipat ganda. Karena sejatinya riba itu adalah berlipat ganda. Tinggal semua riba itu berlipat ganda. Saja. Tinggal masalahnya pembayarannya Terlambat atau enggak Kan secara hukum akadnya itu Kamu pinjam 1 miliar Baik Bunganya tiap bulan umumnya 11% Berapa 11%? 1 tahun 11% jemaat. Iya 1 tahun 11% berarti 110 kan Berlipat ganda enggak? Enggak, so, kan masih 11% Oke, telat Baru tahun depannya bayar Ya hitungannya gimana? Hitungannya 1 juta eh, 1 miliar 110 juta Dibagi 11 persen lagi Jadi bukan dari 1 miliar nih Karena dia gak bayar Oke 1 tahun berarti Tahun itu dia bayar berapa? Kira-kira Berapa jemput yang matematika yang benar nih? Satu ayat Seratus Sepuluh Sebelas persennya berapa? Seratus Dua puluh juta Tambahkan nih, berarti utangnya setelah Dua tahun jadi berapa? Jadi satu miliar Dua ratus Dua puluh, tiga puluh Dua ratus tiga puluh nih Terlalu lagi tahun depan, dihitung Itu az'afan muba'afah Jadi secara akad Walaupun jumlah nominalnya dikit itu agafan mau apa. Tinggal karena dia bayar. Karena sebagian orang yang ditanya, Ustadz kartu kredit gimana Ustadz? Kan kalau tepat bayarnya, gak ada bunganya Ustadz. Artinya kena bunga itu apabila telan. Tapi akadnya riba enggak? Ya riba akadnya. Ya udah harap. Walaupun sekarang anak bisa jadi gak kena riba. Nah, engkau bisa jadi gak kena riba. Tapi engkau melakukan akad yang Allah katakan. Wa ahallallahu al-baik wa haram al riba Jadi awalnya udah haram hukumnya. Jadi berkaitan dengan riba. Al-afan muda'afa itu sebenarnya nanti berakhir ke sana. semua. Jadi riba semuanya itu haram. Jangan dimakan. Dan bertakwalah kepada Allah. Agar kalian sukses dalam kehidupan ini. Hada wallahu'alam sahabat. Nah, nanti kita akan masuk ke surat Ari Imran Ayat 150 Ini berkaitan dengan mentaati orang-orang kafir Sama, itu. Allah ingatkan kembali Agar umat Islam itu berhati-hati sama orang-orang non-muslim Kita disuruh berhati-hati Tapi dalam kehidupan bermasyarakat Ya kita tetap toleransi Umat Islam itu adalah umat yang paling toleransi Paling toleransinya kepada siapa? kepada semuanya. Selama orang kafir itu tidak memerangi umat Islam, masyaAllah. Antum kalau baca sejarah, kisah-kisah bagaimana Ali bin Abi Thalib jema'ah, Ali bin Abi Thalib didudukkan bersama lawannya dia, Dari orang Yahudi. Satu majlis oleh Qadi Shureh. Ali bin Abi Thalib ini ke pasar melihat baju besinya itu hilang tahu-tahu dipegang di tangannya orang Yahudi. Kata Ali mengatakan diri, ini baju besiku. Kata orang kata Yahudi diri itu ada di tempatnya aku dan aku jual Enggak, ini punya aku. Hilangnya kata dia. Ya, enggak, ini punya aku. Ya, sudah akhirnya ribut. Ini Ali sebagai Amirul Mukminin mengadukan hal itu kepada Hakim karena walaupun dia sebagai amirul mukminin kedudukan dia itu di depan Allah sama hamba di depan hukum itu sama untuk bayangin dia ya, ini seorang pemimpin duduk bersama lawannya panggil ketika dipanggil orang Yahudi suruh duduk Ali dipanggil dipanggilnya Ali ya Abul Hasan qum atau ijlis wahai Abul Hasan berdiri atau duduk Ali berubah raut mukanya Raut mungkanya berubah. Kata Shureh, Apakah engkau merasa tidak nyaman aku dudukkan bersama lawanmu? Bukan. Engkau panggil aku dengan Abu Hasan, Sedangkan engkau panggil dia dengan namanya. Artinya dalam masalah hukum, sama seharusnya. Kan kalau sudah dipanggilnya dengan panggilan yang terhormat, berarti ini ada sesuatu. Udah-udah kelihatan dari awal Udah gak-gak adil nih Tapi oleh hidup Kita yang sama kau di syurah Kau punya Saksi gak kalau ini barang milikmu? Ada, Hasan Anak, oh enggak, gak boleh Anak untuk jadi saksi dalam urusan kayak gini gak boleh Ada yang lainnya? Gak ada Yahudi, dia siap bersumpah Kalau itu milik dia, yaudah berarti punya Yahudi selesai sayang Yahudi ini sampai bingung Kayak gini Islam itu Langsung dia mengatakan Asyadu Allah ilaha illallah Asyadu Allah Muhammad al-Rasul Dia katakan ini baju besi milik Ketika kau jalan jatuh Dan kau tidak merasa Lalu aku hampir Bayangkan dia rasakan Indahnya Islam Jadi kalau kita bicara toleransi Tidak ada yang lebih toleransi dari Islam Cuma ya Matahari itu kadang-kala -kadang tertutup oleh awan, tapi orang-orang tahu kalau di balik awan itu ada matahari. Awan itu akan pergi dan kebenaran akan tersingkap kembali dan cahaya Islam akan menerangi negeri Allah dimanapun kita berada nantinya. Allahu Akbar. Nah, kalau ada pertanyaan, tafakkur. Nah, waalaikumsalam. Eh, terkait dengan ini, mbak. Dan kita bicarakan dari, dari kemarin tentang ayat al-bukhary ayat ayat parah 88 itu, kemudian juga sekarang ada al-imran 170 tentang <tuh> itu. Uh, kita sangat terkejut sekali melihat kondisi negeri kita yang sekarang ini uh, sangat uh, menjadi suatu bukti yang memberitakan sangat menyedihkan sekali tentang riba ini. Pemahaman masyarakat tentang riba ini sangat sangat menyedihkan sekali. Kenapa? Kita lihat eh, banyak orang yang mengatakan bahwa bekerja di satu tempat yang di, di dalamnya ada lebih banyak itu eh, tidak apa apa Selama kita tidak semuinya banyak dan hal lain. Tidak asalkan Kita tidak apa? Banyak dari seribat itu. Nah, banyak kita bekerja di sebuah bank. Misalnya ada seorang bekerja di sebuah bank mengatakan nggak apa-apa kan semestiket. Kemudian juga kita tahu bahwa di tempat kita ber, uh, berurusan masalah duniawi, maupun dalam hal uh, uh, ibadah karena kita melihat uh, kita katakan, ya tidak apa-apa lah -apa. kan uh, masih ada waktu hanya apa, dengan kita bekerja di suatu tempat yang ada dalam hal di, dalam, di dalamnya ada lebih banyak kita katakan, tidak apa-apa tunggu sebentar lagi, kita tunggu setahun lagi atau berapa tahun lagi kalau nah. kita akan berhenti uh, Nah uh, pemahaman seperti ini yang membuat uh, ternyata musuh akan merusak negara ini. Iya, masyaAllah, barat Allah Fikih ya, berkaitan dengan riba ini jemaah. Ya, kembali kepada pemahaman masyarakat Ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, bahkan laana Rasulullah Sallallahu Sallam akilah riba. Wakilahu, Wakatibahu, Wasyaidai. Urusan riba ini bukan urusan satu orang aja, bukan urusan pemilik modal. Urusannya urusan semua dilaknat oleh Rasulullah SAW yang makan riba dan yang masih makan riba. Artinya kedua belah pihak yang memberikan pinjaman dengan sistem riba dan yang meminjam dengan sistem riba itu dua-duanya terlaknat. Apakah cuma sampai disitu tidak? Yang menulis juga, yang bekerja sebagai Uh, teller kita bicarakan umpamanya, Yang bagian penulis atau Ada notaris-notaris yang bekerja Menulis tentang urusan akad riba Itu ada Mereka sebagai penulis yang menulis itu Dan yang menjadi saksi pun Itu terlak semuanya Sama mereka semua Kenapa riba ini bisa Bisa berjalan Karena kan ada Semua faktor tadi Ada faktor pendukung Tapi Terus. Alhamdulillah bersyukur karena pemahaman umat Islam kepada agama semakin membaik sekarang ini. Buktinya apa? Banyaknya istilah-istilah syariah Istilah itu aja itu menandakan bahwasanya negeri ini insyaallah akan menuju kepada yang lebih baik. Tuntutan masyarakat supaya ada syariat. Maksudnya bang syariat. Ini berarti mereka udah mulai paham kalau enggak boleh itu. Yang kedua, tuntutan umpamai dari uh, dari wanita-wanita di Polri. Bahkan di angkatan darat pun. Subhanallah. Dulu itu enggak boleh pakai jilbab. Istrinya seorang jenderal, itu enggak nah. boleh pakai jilbab. Ada seorang wanita in ana sempat tinggal di rumah dia, dia cerita suatu Allah Subhanahu wa mendampingi suaminya. Suaminya itu bintang dua Dulu sebagai uh, Pandang Pandang ini Jawa Timur apa? Brawijaya Pandang Brawijaya Anak itu saat Dari kepinginnya pakai jilbab Anak berhaji minta semoga Akhirnya anak gundul rambut Dia botakin supaya dia Punya alasan pakai jilbab Ya salah sebenarnya Tapi dia Mengatakan aku harus pakai jilbab Mulai dia pakai jilbab Itu baru-baru aja dia pakai jilbab Karena dulunya harus pakai kondera Harus pakai kebaya Itu di acara-acara resmi itu harus kayak gitu Tapi sekarang udah berubah Mereka udah boleh pakai jilbab Bahkan poluan pun Udah diperbolehkan pakai jilbab Maka kita bersyukur Pemahaman ini sekarang bagaimana Membuat masyarakat lebih faham lagi Apalagi tadi ada yang sudah faham Tapi masih nunggu Iya, aku tahu sih haram, tapi insya Allah tahun depanlah kalau aku ada gantinya yang lebih bagus, mungkin aku berhenti gitu kan? Jadi dia nunggu berhenti ketika ada ada ganti. Padahal kalau dia meninggalkan satu-satu yang haram karena Allah, maka di situ Allah akan kasih janji akan memberikan ganti yang lebih baik dari itu. Maka kita perlu luruskan sebenarnya. Artinya ketika ada sesuatu yang haram Kita kerja di tempat yang haram Kalau kita niat meninggalkan karena Allah Yang pertama tentunya nih, Yang pertama yakin kau akan susah Yakin Karena kita melihat Allah itu memuji keimanan kita Allah sudah jelasin Allah mengatakan Ahasib al nas Ayyutraku ayyakulu amanna wa humla yuftan Apakah manusia mengira dengan dia mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak difitnah, tidak diuji mereka mengira seperti itu, mereka keluar dari riba, mereka bertobat dari kemaksiatan, berpindah ke lingkungan yang lebih baik, lalu dia tidak diuji kata Allah waladat fatanan latina min kablihin kita telah menguji kata Allah orang-orang sebelum mereka. Walayak leman Nallahuladzina sajaku walayak leman alkadibin. Ujian itu menampakkan mana yang benar, mana yang pura-pura. Kita ini sekarang bersama jalan, bersama. Nanti ada ujian yang oh ternyata fulan ini pembohong ternyata. Selama ini dia bersama kita, ternyata dia bersama tidak bersama kita. Adanya ujian itu menyingkap hal itu. Sebagaimana para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Apakah mereka langsung hidupnya senang? Jadi sampai Madinah karena hijrah Alhamdulillah. Langsung dapat istana. Dapat pekerjaan yang nyaman. Allah susah mereka cuma. Bukan setahun. Bukan dua tahun. Kesusahan umat Islam itu baru berkurang. Kapan? Ketika penaklukan Khaybar. Kapan ditaklukkan Khaybar? Tujuh tahun. Makanya anak ingatkan kisahnya Bani Israel. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Kalau u kalu u ujian akan kembali antak tiada. Wamin bak di majikan. Kita ini Musa sebelum kau datang sudah disakiti, diganggu sama Fir'aun. Kau datang lagi tambah parah lagi. Soalnya kan mereka berpikir dengan datangnya Musa mungkin selesai hidup akan senang. Enggak diuji. Kadangkala -kadang orang tidak siap dengan ujian itu, sehingga dia mempersiapkan dengan kekuatan dia dan tidak dengan kekuatan Allah artinya dia ini mau berhenti, mau berhenti nih kalau dia sudah pikir, dia sudah kuat artinya aku aku udah mampu nih, aku sudah buka usaha, aku baru akan berhenti itu kan kekuatanmu yang kau pikirkan, dan manusia boleh berpikir, nah, tapi ingat ini yang kau lakukan sesuatu yang haram selalu kau berhenti, usaha, kalau anak siap berhenti usaha Cuma istri kayaknya belum siap. Kan Ogeneri situ. Mertua belum siap, banyak hal. Maka yang perlu dikuatkan itu bukan masalah materinya. Tapi masalah imannya yang perlu dikuatkan. Jadi kau punya tugas menguatkan iman keluargamu, menguatkan iman mertuamu atau orang tuamu sendiri untuk kau berhenti dari sana bukan karena oh, ya aku mau berhenti, aku sudah punya kerjaan yang lebih bagus. Bukan karena itu. Tapi Ya aku mau berhenti karena Allah nggak boleh ama Allah nggak. Nah, terus kau gimana nak urusan Insya Allah aku yakin aku akan akan kasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku minta keluarga siap bersabar sampai jalan keluar itu datang. Maka kembali pemahaman yang harus diberikan kepada mereka. Maka kalau kita lihat adanya rojak TV, rojak TV ini hanya berapa persen penduduk yang mendengarkan? Berapa persen? Pendulu kita 250 juta Sedikit kebanyakan orang itu nontonnya apa? Ya media-media yang Yang mereka menghalalkan riba Jadi apa mungkin media-media itu Mengundang usat untuk menjelaskan Kalau riba itu haram ini itu Kayaknya berat Berat itu akan dilakukan Jadi kembali perlu kebersamaan kita dan kesabaran bersama-sama memberikan pemahaman yang benar. Nah, saya ini cakap pelajaran, memetak, tuangkan banyak, kemudian dulu disimpan di petungkuk, wah, pada di simpan, kemudian. Setelah itu ada <tuk> sedalam, <tuk> Situ, ya, katanya, Situ. di, Jadi, di <tuk> <tuk> setiap, ada itu katanya riba Jadi dirubah kuat Tidaknya sepuluh dari orang besar Itu boleh <tuk> uh, nah, nah, kalau koran Tapi anak-anak semua di sebuah Dalam kalau kalau syarikat Al-Mahruf syarikat Al-Mahruf syarikat Al-Mahruf syarikat Al-Mahruf syarikat Nah, Biasanya juga di dalam pinjaman itu pokok itu ada Istilah Istilahnya ada hasilnya nah, Dan itu sudah diawasi oleh BSR Bagaimana? Iya, iya maaf Anak sampaikan tadi Usaha untuk menjadi syariat itu ada Jadi Alhamdulillah Umat Islam itu semakin sadar ada hal-hal yang seharusnya ditinggalkan oleh umat Islam Salah satunya riba Sehingga muncul istilah-istilah syariat Tadi ada baitul mal ya, Ingin memberikan solusi kepada masyarakat Artinya kau taruh uangmu sini, Tidak ada riba Itu boleh Ketika memang kita ini kalau bicara riba ini Bicara lihat sistemnya mereka gimana Sistem baitul mal itu Kalau sistemnya mudorobah murobaha, Ya dilihat Orang itu mau bagi hasil karena jelasnya Karena Apakah Antum ada orang Ngomong, yuk bagi hasil aku punya usaha nih Tiap bulan menghasilkan sekian Apa Antum langsung kasih duit sama dia? Enggak Antum makan berpikir, kira-kira menghasilkan tidak Karena yang ada di modal Baitul Mal ini Atau di beberapa bank yang syariat sendiri Kita kalau taruh duit itu aman Tidak mungkin rugi Apa mungkin rugi? Gak mungkin Sedangkan yang namanya mudorabah, murabah Itu ada untung dan rugi. Dan ternyata tidak ada, yang ada itu untung terus. Jadi tenang, bapak sudah uangnya di sini awal oh, berarti ada sesuatu yang ada udang di balik batu nih. Kita bicara kored, kored itu apa artinya sih? Utang piutang, utang piutang kored itu. Yang namanya kored boleh cari keuntungan. Boleh enggak? Gak boleh Kan katanya sudah kita bicarakan Korat itu adalah Untuk berbuat baik nah, maka dikatakan Kullu qardin jarro naf'an fahuwa riba nah, bah, artinya, dia hasan. Iya korat hasan Korat hasan itu gak boleh ada untungnya Korat hasan itu meminjami yang niatnya baik Bukan cari keuntungan Bukan korat hasan itu artinya Dia ingin memberi keuntungan kepada kita artinya kalau dia untung dia kasih. Kita jangan bicara bank lah. Kita ana pinjam sama bulan duit 10 juta. Ana dapat hasil enggak ada ketentuan riba. Dan ana memang tidak ada unsur riba sama dia. Ana pinjam 10 juta, ana bayar 10 juta. Ana hari ini bayar 10 juta. Bulan depan ana pinjam lagi, ana bayar 10 juta 100. Kenapa kau ambil? Alhamdulillah ana dapat untung. Nah, ya. Kok idea ini tidak sepakat oleh para ulama semuanya berkaitan dengan urusan riba. Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah pinjam sama orang Yahudi? Pernah pinjam duit sama orang Yahudi dan ketika bayar dikasih lebih sama nabi. Auntai tu, nanti yang lebih baik. Nah, cuma ada pendapat bagaimana kalau itu menjadi uruf di satu tempat. Tapi ternyata uruf di satu tempat itu juga tidak semuanya melakukan itu. Kayak umum di negeri kita. Di negeri kita ini uruf itu berlaku sebenarnya. Anak punya istri minjemin ke tetangganya duit 20 juta. Tetangganya bangun rumah. Setelah lunasin, istrinya dikasih gelas, apa ini itu macam-macam. Anak ngomong, "Balikin." Enggak mau dibalikin, Bang. Oke lah kau hargain berapa harganya? Kelas-kelas itu kau belikan, kau balikan kelas itu bentuk hadiah. Karena kita lebih hati-hati, lebih hati-hati. Jadi para ulama berkaitan dengan riba ini uh, hadisnya Abdullah bin Salam yang berkaitan dengan Irak yang di situ kau berada di negeri yang sebagaimana diriwayatkan Mubakhor ya kau berada di negeri yang di situ tersebar riba. Jadi kalau kau minjemin orang kemudian kau dapat balasan ingat itu riba. Ya ini pendapat sebanyak ulama betul. Tapi sebagian tidak mengatakan semuanya seperti itu Karena memang ada yang di pertemanan itu Yang orang ini tidak melakukan riba Kan dengan pemahaman orang kepada riba Sekarang kan semakin paham ana, Alhamdulillah anak sudah berlepas diri dari riba Dan anak tidak ingin pinjam sama yang riba Anak pinjam sama Ustaz Syafiq Umpamanya Dia pinjam itu Lalu dia dapat hasil dia ingat mungkin dulu anak waktu riba anak bayarnya harus sekian sekian gitu ya. Sekarang anak dapat keuntungan, alhamdulillah. Apa nggak boleh anak berbuat baik? Boleh. Halo Allahumma as-saljamaan. Di dalam Islam apa dianggap sak? Di dalam Islam. Ingat itu kan lembaga, itu lembaga. Ada dewan syariah di, umumnya Bank Mandiri. Ada dewan syariah di Bank. Apa aja, ada dewan-dewan syariah yang dibikin Sebenarnya Anda tahu, dewan syariah itu tahu kalau itu belum murni syariah Tapi mereka masih berusaha Karena kadang kala dewan syariah itu bertabrakan dengan aturan-aturan dari BI sendiri Mereka mau bikin syariat cuma aturannya Tidak boleh gitu Kembali negeri kita kan Memang tidak berlandaskan Islam itu sendiri Makanya dewan syariat syariah, kita berhusnudun sama mereka tidak mengatakan mereka menghalalkan yang Allah haramkan tidak cuma karena tabrakan dengan aturan-aturan yang dari yang baku dari BI dan alhamdulillah uh, ada kabar gembira bahwasanya BI itu sebagaimana anda dapat informasi dari Ustaz Arifin Badri memperbolehkan BRI syariah kalau enggak salah untuk membuat perumahan. Jadi selama ini kan yang ada cuma pembiayaan. Sekarang BI memberikan izin kepada bank syariah untuk memiliki aset Dia bekerja sama, membuat perumahan Lalu dia yang jual Itu usaha gitu Ini ada pilot project baru satu katanya Mudah-mudahan ke depan kembali lagi kita harus sabar dalam proses ini Saling mendoakan, saling Ke depan harapannya insya Allah semua menjadi lebih syariah Lebih baik, tapi kita umat Islam pun harus pinter Jangan dengan semua yang ada label syariahnya. Udah syariat Belum. Kalau memang belum. Sehingga kritikan-kritikan dari kita itu, kritikan yang membangun. Karena terus penalti umamanya yang dulu ada di bank syariah, mulai di beberapa itu sudah mulai dihapuskan mulai dalam akad, dalam kontraknya. Udah jam 4 lewat 5 jam. Kita mulai kajian lagi jam berapa? setengah lima masyaallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaikum wa wabarakatuh